A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Di antara nikmat yang sering kita enggak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian Kalau keuntungan kan kita Tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya gak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti gak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet, berarti gak jadi jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet uh, fisik ataupun lecet hati. Berarti <laughs> karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kecewa, kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang gak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang gak mungkin menghitung nikmat Allah. wa in Gak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja ada gak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan. Itu baru satu nikmat ya hujan doang nih. Bisa gak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam berapa tetes? Gak ada yang bisa ngitung, itu aja gak sanggup apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah jadi tetap walaupun kita gak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih, tapi kalau kita beriman sebetulnya gak gini-gini aja, Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan. Udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali kita suka jauh dari Allah. Kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh. Allah kalau kangen kepada hambanya Dikasih ujian Hamba yang kayak gimana Hamba yang kalau gak dikasih ujian Gak deket sama Allah Sehingga kalau Allah kangen sama kita Yang gak deket sama Allah nih Suka lupa sama Allah Allah kasih kita ujian Tapi ujian yang dikasih juga Ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang Mencelakai kita kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah uji, ujian. Kenapa Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam? Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya enggak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau enggak kena pasti enggak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin enggak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga i iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita siang dan malam. Kullayau huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kullayau Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari sibuk menyelamatkan fulan-fulan sebanyak jumlah manusia sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, Bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan. Cuma di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mu'min ataupun kepada yang tidak mu'min Dikasih rahmat Allah di dunia Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia Karena di sisi Allah dunia itu kecil Tidak terlalu berharga Makanya dikasih semuanya Akhirat itu berharga Makanya dikasih buat yang Allah sayangi Yang Allah pilih doang Yaitu orang yang beriman jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya enggak fair, kok orang enggak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu enggak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya? Enggak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih kayak ngasih uh, lagi Jalan gitu ya, e, naik angkot misalnya. Naik angkot, terus sama istri nih naik angkot berdua. Terus e, pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya e, Rp3.000. udahlah kasih aja Rp5.000. Karena Rp2.000 yang kita kasih, gak mungkin istri kita komplain. Kemarin aku minta gak dikasih, gak akan mungkin kan? Kenapa? Cuma Rp2.000. Tapi coba kasih Rp100.000. Beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu kom, komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu dua ribuan. Dunia itu cuma dua ribuan, nggak terlalu berhargalah, Walaupun tetap butuh, nggak berharga juga bu, butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih dua ribuan kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Ah, oh, mending saya nggak beriman kalau kayak gitu. Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak. Gak banyak, cuma dua ribuan. Nah kita mah dikasih lebih banyak dari itu. Cuman yang dilihat dua ribunya. Bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya, teman-teman, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita gak sadar nikmat Allah itu apa. Kita gak bisa ngitung dengan logika kita. Lah tuh suha, gak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman. Yang kita yakin, Kulayyumin huwa fi syaen. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari, bukan pernah tu dulu gua nyelamatkan Allah, enggak. Setiap hari dia kita. Ada orang yang kadang-kadang nyelamatkan kita dari satu uh, musibah, itu kan berjasa dan kita kayak ingat seumur hidup kan ya dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia enggak jadi. Gak jadi putus gitu, nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih, kalau gak gara-gara dia nih, udah putus tuh. Kalau gak gara-gara dia udah cerai nih. Alhamdulillah gara-gara si Fulan, gara-gara ustad itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua. Kita yang tadinya hampir bercerai, gak jadi bercerai kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita. Menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh, Kul layaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina apalagi kita hidup di zaman fitnah apalagi kita hidup di di kota besar kayak di Bandung yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan mudah banget tapi setiap hari diselamatin besok diselamatin lagi lusa diselamatin walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita kitanya aja yang kekeh enggak mau diselamatin udah jatuh Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih Jatuh doang gak ketiban tangga Allah selamatkan Kalau gak diselamatkan 100% Minimal diselamatkan sebagiannya Supaya kita gak benar-benar hancur Itu sering Yang pernah merasakan masa-masa kelam Di masa lalunya Harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu Kita udah, mungkin udah mati kali ya Yang sering tawuran misalnya yang sering tarung di jalan alasan hanya alasan sepele gitu kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh lagi jalan ada tawuran pelajar pada bawa golok bawa samurai bawa celurit segala macam kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan <gak> agak bahaya nih di Jakarta soalnya langsung kita gimana nih plat D masa mau ditutup pakai tangan nggak mungkin kan ya mobil akhirnya lahaulah aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak uh, sarapan lah, kalau enggak makan siang, kayak gitu-gitu. Udah sering, kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya itu tentang pengalaman masalunya yang luar biasa kelam, saya itu selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia, sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah, masya Allah, alhamdulillah, bukan wah hebat lo ya, dulu pernah bunuh orang, pernah ini pernah, semua dosa pernah gua lakuin dah, itu nggak perlu bangga, karena kalau dia nggak diselamatin Allah dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu, tapi karena Allah selamatkan. Akhirnya dia diberi kesempatan bikin dosa dibiarin sama Allah, bikin dosa dibiarin, bukan dibiarin e, berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah, dikasih kesempatan. Dan itu nggak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu, masih aja Allah e, biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman benar kulayyumin huwa fi syaen. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama, nih pengalaman pernikahan ya. Eh, ya gak apa-apa deh. Sedikit lah ya, saya emang gak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih berpengalaman dari saya lah ya. E, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya tuh itu tiga, tiga tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa tiga tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. Tiga tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya, alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu di, udah hambar aja. Udah plan ya. Pernah gitu Ustadz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas sudah nikah, eh kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya? Oh iya, udah semua. Bulan Madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan? Tapi kalau yang belum nikah, ayo belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran. Cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDR-an, kan berat banget tuh. Nikah, LDR-an, pacaran LDR-an aja berat. benar gak sih? Ah gak ngaku. Eh. Pacaran LDR-an aja berat, apalagi nikah, LDR-an. Kenapa pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih apa, banyak ibadahnya, tapi gak boleh ibadah, coba gimana? nggak sengsara tuh merana kan harusnya boleh tapi enggak boleh yang tadinya enggak boleh aja apa sengsara apalagi udah boh udah boleh nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan kita bisa aja mengatakan udah deh kamu talak, eh, saya talak kamu apalagi laki-laki kalau enggak sabar dikit keluar kata-kata talak kalau udah keluar enggak bisa ditarik lagi tuh karena kalimat itu walaupun goyon tetap kena kan Guyon aja kena apalagi serius Enggak usah saya waktu itu lagi ter apa e, Dikuasai amarah Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman Eh kita talak yuk gitu. Enggak ada kan? Yang namanya cerai pasti marah tuh Jadi enggak, enggak ada istilah Gara-gara marah terus talaknya enggak berlaku Enggak maksud marah yang enggak berlaku talak itu Kalau sampai hilang akal Tapi rata-rata kita masih berakal sih Walaupun marah juga Karena ada orang yang marah tuh Kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai enggak ada yang enggak marah. Yang namanya cerai pasti mah marah. Say, apa? Aku talak kamu. Enggak ada. Udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emotikon yang love love love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Enggak ada. Pasti emotikonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya? Lagi rame soalnya Tuhan yang kayak gitu-gitu. Ini artinya bahwa yang namanya talak, gak ada nyamannya. Pasti lagi marah. Dan tetap berlaku, teman-teman. Kalau gak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak. tuh. Kalau Allah gak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti, Kullayawmin huwafi sya'an. Sebetulnya, kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin. Setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita Setiap hari cuman karena udah diselamatin jadi gak ketahuan Kalau gak diselamatin ketahuan Mau tadi mau jatuh di jalan nih Naik motor nih Mau keserempet harusnya jatuh Tapi gak jadi keserempet Atau keserempet dikit gak jatuh Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya Kalau udah jatuh baru ingat Kan saya tadi udah baca bismillah Kenapa masih jatuh gitu kan tapi kalau enggak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita enggak bisa ngitung karena memang tidak terjadi. Kenapa enggak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kullayumin huwa fishaan.